Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, dalam waktu dekat presiden akan mengeluarkan instruksi presiden tentang pengurangan waktu buka pusat perbelanjaan atau mall. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat listrik. Saat ini sudah terhubung dengan mantan direktur Hero, Steve Sondak. Pastif, apa komentar Anda? Kalau tanggapan Anda Sampai mal mau dikurangin jam bukanya sehingga orang hanya terbatas bisa berekreasi di mal. Sedangkan mal pada saat ini adalah merupakan tempat rekreasi karena juga cepetnya trafik jam, macet dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya akan lebih banyak orang sakit jiwa di Jakarta. Jadi berambisipatlah sebagai pengusaha buka rumah sakit sakit jiwa. Dengan berkurangnya jam buka mal akan lebih banyak lagi. Sekarang sudah banyak, tapi nanti bertambah lagi pasiennya. Apa yang akan menjadi pemicunya, Pak? Stresnya karena kemacetan di jalan, ketidak adanya disiplin lalu lintas. Ditambah lagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dengan naiknya BBM nanti. Jadi, alhasil, marilah kita sama-sama semua menjadi pasien sakit jiwa. Bagaimana dengan para pengusaha mall? Gak usah ditanggapi lah, karep-karepilah. Dan bagaimana kalau ini benar-benar dilaksanakan, Pak? Enggak sih, biasanya. Bapres kita itu suka aktif Mengeluarkan statement yang ngagetin Tapi untuk sampai nanti dilaksanakan Itu kan nggak seperti membalikan tangan Kan banyak pertimbangannya Jadi saya kira nggak usah khawatir lah soal itu Malah statementnya Bapres itu selalu merupakan Selingan humor yang segar Anggapnya positif begitu Jangan langsung seperti kebakaran jenggot. Tadi gimana, nanti gimana kalau nggak mungkin, saya berani bertaruh Beliau juga senang kok kalau ke mall, Apalagi nonton R. I. Cinta. Apakah perusahaan Anda juga melakukan hal ini, Pak? Saya kira sih kalau umpamanya ruangan-ruangan yang ada jendelanya semua saya pakai AC, dibuka aja jendelanya, itu sudah akan mengurangi penghematan yang cukup signifikan kalau memang dilakukan seperti itu. Jadi, ruangan-ruangan yang mempunyai jendela, bahwa oh ya trihat pada waktu antara kira-kira jam 10 sampai jam 3 siang kan itu kan peak hours, five hour aja. Mereka nggak usah pakai AC, mungkin ada satu dua ruangan yang memang ber-AC, kalau sudah nggak pecah misalnya. kira kalau semua melaksanakan itu akan sering membantu PLN, soal PLN memang lagi betul-betul. Tidak ada pengurangan jam kerja, Pak Kita ini sudah sangat tidak produktif. Mau dikurangi jam kerja lagi, ya sudah, cukup aja sekalian. Kita buka jamnya cuma 5 atau 6 jam saja, cost-nya juga sama. Outputnya drop ya rugi kan? ah uh, nanti rugi ya daripada rugi ya tutup aja udah dua hari minggu lima hari kita ke mall mallnya dikurangi juga jamnya gimana dong baik pak Steve terima kasih atas komentarnya demikian topik of the day bersama mantan direktur Hero Steve Sondak saya Dewi Sintawati